Assalamualaikum Saudara Luun Berita Malam Mediasi hari ini Senin 31 Juli 2017 dibacakan Ardiansyah. Dua pejabat abdi diusulkan pecat. Kecelakaan hebat terjadi di Langsar Enggut lima nyawa. Pick bermuatan mitan kontra L302 korban hangus terbakar. Dua rumah dan satu arkop terbakar. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newstrom Sambi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 Pemecatan dua pejabat ini menindaklanjuti permintaan pecat dengan tidak hormat oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Adapun dua PNS tersebut adalah asisten bidang pemerintahan SEDDAKAP Dr. Andes M. Hanafiah AKSHMM dan kasih keluarga berencana kesejahteraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Dr. Andes Ihsan Amajid. Informasi yang diterima serambi. Surat telah ahstab telah dilayangkan oleh Sekda Abdiah, Dr. Andestambrin, kepada Bupati Abdiah, Insinyur Jufri Hasanuddin, MM. Menurutnya, telah ahstab tersebut harus dibuat jika tidak seluruh timba dan pertimbangan jabatan dan kepangkatan atau baperjakat akan diberikan sanksi. Surat ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah, yaitu Bupati. Setelah surat tersebut diserahkan dalam 21 hari, Bupati harus menyetujui dan seluruh fasilitas serta dana yang diterima mereka sejadi fonis harus dikembalikan. Sudarlun mobil angkutan penumpang umum jenis Mitsubishi L300 terlibat tabrakan dengan mobil pick-up jenis Grand Mag penuh muatan minyak mentah di Jalan Medan Benda Aceh, Gampung Alu 2 Kecamatan Langsa Baru subuh tadi. Akibatnya lima orang korban tewas di tempat yaitu dua sopir dan 3 penumpang. Sedangkan 5 penumpang L300 menderita luka parah bahkan seorang korban Safarudin asal kota Banda Aceh kritis dan dirawat intensif di ruang PICCU RSU di Langsa. Data dari pihak kepolisian setempat tiga korban meninggal dunia dari mobil L300 yaitu Mar Juliani 47 tahun sebagai sopir warga Lambu Aceh Besar dan dua penumpang Te Hadi Arianto 45 tahun Dusun Bahagia Gampung Gedubang Jawa Kecamatan Langsabaru Fauzi Saputra 19 tahun Nisan Lestari Aceh Tenggara sedangkan dua korban meninggal dari mobil pickup up Grand Max yakni sopir Sabarmin Amin Manurung Sabarmin Amin Manurung 32 tahun Ranto Angin Ladang Parah, Kecamatan Manging Abdia dan Rahmadi, 52 tahun, warga Gampung Jawa, Kecamatan Langsa, Kota. Kedua korban meninggal tragis karena tubuhnya hangus terbakar. Sementara lima penumpang L300 yang mengalami luka dan hingga saat ini masih dirawat di RSUD Langsa adalah Sarifudin, 33 tahun, Alamat Desa Lambaru Tunong, Aceh Besar, M. Munir, 34 tahun, Alamat Desa Nisam Lestari, Kecamatan Awesumur, Aceh Tenggara. Kemudian, Karyandi, 32 tahun, beralamat Rantop Payung Hilir, Kecamatan Babel, Aceh Tenggara. M. Fadil, 26 tahun, alamat Batu Timur Kota Loksmawe. Halih Asmi, 40 tahun, beralamat Desa Nisa Mestari, Kecamatan Lawi Sumur, Aceh Tenggara. Sundarlun, <tik> dua rumah semi permanen dan satu warung kopi berkonstruksi kayu di Desa Menasah Blang, Kecamatan Muara II, Loksmawe, subuh tadi terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh harta benda para penghuni rumah dan warung kopi ludes terbakar. Rumah yang terbakar satu dalam kondisi kosong dan satunya lagi di Huni Nuriyati 35 tahun bersama keluarganya sedangkan warung kopi milik Dahlan Idris 47 tahun. Dari informasi yang diterima, kala itu mayoritas masyarakat di daerah tersebut dalam kondisi tertidur. Tiba-tiba api muncul dari warung milik Dahlan dan selanjutnya menyambar kedua rumah yang terletak di samping warung tersebut. Sehingga para penghuni rumah langsung berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian warga mulai berdatangan ke lokasi berupaya memadamkan api. Beberapa menit kemudian, tiga unit pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api sehingga tidak sampai membakar rumah lainnya yang ada di sekitar lokasi. Sederlun menyusul belum dilakukannya pembahasan usulan dana pilkada Rp35 miliar oleh pemerintah Kabupaten Pidicaya hingga akhir Juli, maka diperkirakan pesta pilkada kabupaten tersebut bakal terancam gagal. Ketua Kipijai Musman SH kepada Serambi mengatakan, sesuai dengan janji Pemkap bahwa pembahasan usulan anggaran Rp35 miliar dilakukan pembahasan oleh eksekutif bersama Badan Anggaran DPRK pada pertengahan Juli ini. Namun hingga akhir Juli 2017, usulan dana belum dilakukan pembahasan. Padahal dalam surat edaran Mendagri No. 273-2845-SJ tertanggal 19 Juni 2017, tentang pendanaan Pilkada Serentak 2018 ditegaskan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD yang ditandatangani Bupati selaku pemberi hibah dan penyelenggara Pilkada selaku penerima hibah paling lambat akhir bulan Juli 2017. NPHD tersebut menjadi dasar pencantuman besaran anggaran hibah pemilihan kepala daerah dalam APBK 2017 dan APBK tahun 2018 yang diproses penetapan sesuai perundang-undangan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serantia FM. Sudarlun Bupati Simelu Erli Hasim dan wakilnya Afri Dawati telah membuat program kerja dalam kurun waktu 100 hari ke depan sejak dilantik dan disumpah pada 20 Juli 2017 di gedung DPRK setempat. Ada pun program kerja 100 hari Bupati Erli yang sudah disusun yakni mencakup 7 bidang program masing-masing bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, agama serta badan usaha milik daerah. Bupati yang dikonfirmasi serambi terkait program 100 hari kerja di awal pemerintahannya memimpin SIMELU dengan mengawali peningkatan dan pengawasan aparatur pemerintahan daerah melalui penegakan disiplin, kemudian melakukan upgrading aparatur. PEMDA menuju kinerja berbasis elektronik dan LHK. Untuk bidang pendidikan dan kesehatan, program Bupati juga menyentuh kegiatan ekstrakurikuler yang terfokus pada pendidikan agama, kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris, menyediakan sarana antarjemput siswa serta mensubsidi gizi dan vitamin mingguan untuk siswa sekolah dasar. Lalu akan mendatangkan tenaga medis profesional, pembenahan pelayanan rumah sakit, ruang inap dan saluran air bersih, pemberdayaan posyandu dan puskesmas keliling. Sementara itu, untuk bidang pemberdayaan perempuan akan melakukan launching Desa Wanita Rentan Sosial Ekonomi atau WIRS atau WRSI dan launching BIMTEK Wanita Penyangga Rumah Tangga. Pada bidang pemuda dan olahraga, Bupati akan melakukan perkampungan atlet serta pembinaan karang taruna melalui bantuan sarana olahraga. Sedangkan di bidang keagamaan, PMK Pesimlu akan melatih da'i dan khatib jumat, kemudian memberikan bimbingan kegiatan badan, kemakmuran masjid, dan musalah. Darlun hingga saat ini masih banyak warga miskin di Biren yang menempati rumah darurat berdinding tepas, atap rumbia yang bocor maupun kekurangan lainnya yang berharap kepedulian pemerintah daerah atau dinas terkait. Salah satu rumah yang tidak layak huni ditempati T. Aminah, 50 tahun, seorang janda miskin di Dusun Petua Daud, Desa Belangkubu, Gandapura. Kemudian Fatimah Ismail, 60 tahun, warga desa Lukdagang, Pandrah, juga menempati rumah yang tidak layak huni. T. Aminah kepada Serambi mengatakan rumah serba darurat yang ditempati bersama anaknya adalah peninggalan orang tua mereka dan mereka sendiri tidak sanggup membangun rumah lain. Sekretaris Desa Belangkubu Dr. Andes Bukhari mengatakan jumlah warga miskin yang menempati rumah tidak memenuhi syarat di Belangkubu belasan orang. di Aminah adalah yang paling miskin dan serba kekurangan. Dikatakannya juga ada program dinas sosial untuk rehab 10 juta rupiah, namun tidak mungkin sama sekali memperbaiki rumah tersebut dengan dana Rp 10 juta rupiah. Ia berharap dinas terkait untuk dapat melihat langsung kondisi rumah dan sepertinya sangat layak dibangun rumah lain. Zarlun selembar bendera alam pedeng terlihat berkibar di Gapura atau pintu masuk ke gedung IDI Spot Center atau ISC Kecamatan IDI Raya Aceh Timur pagi tadi. Bendera yang dikibarkan oleh orang tadi kenal, Senin pagi itu pertama kali dilihat oleh Muh, 36 tahun, pedagang warkop di sebelah Gapura ISJ tersebut. Seperti biasa, setiap pagi ia membuka warkopnya, namun pagi ini ia melihat bendera alam pedeng atau bendera bergambar bulan bintang dan pedang berkibar di atas Gapura yang bersebelahan dengan warkopnya. Pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat, Muh melihat dua anggota polisi melintas hendak menuju Polres Aceh Timur, kemudian Muh memanggil dan melaporkan hal tersebut. Kemudian bendera alam pedeng tersebut diturunkan dan selanjutnya dibawa oleh kedua polisi tersebut ke Polres Aceh Timur untuk diamankan. Sebelumnya, Senin 23 Januari 2017 lalu, di kecamatan yang sama juga ditemukan dua lembar bendera alam pedeng berkibar di dua lokasi terpisah. Satu bendera ditemukan berkibar di atas gedung kantor Set Dakap Aceh Timur dan satu bendera lagi di atas tower air di belakang kantor perikanan TPI Idirayu. Dari Newsroom Ceram di Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 31 Juli 2017. Berita pagi seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.